Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'al Hadratin makarramin Ma'ashiral ulama al-fudala Mahashir al-Asadidha al-Qurma Bapak-bapak, ibu-ibu Hadirin hadirat yang dirahmat oleh Allah Alhamdulillah Malam hari ini Kita masih diberi kesehatan oleh Allah subhanahu SWT Sehingga bisa melaksanakan salah satu dari Perintah syariat yaitu Hadir dalam majlis ta'lim Mudah-mudahan di tempat yang sangat mulia ini Pahala kita dilibatkan Dakan oleh Allah SWT Disamping kita niat hadir Majlis Tahlim Kita juga niat untuk ektikaf Sunnah di masjid Yang sangat mulia ini Jadi pahalanya bisa Berlibatkan Bapak-bapak dan ibu-ibu Yang dirahmatullahi Allah Sebagaimana biasanya Pengajian tafsir saya ambilkan dari terjemahan Departemen Agama. Monggo dibuka yang pertama monggo halaman pertama dibuka. Nah, namun keterangannya saya ambilkan dari karangan Syekh Muhammad Ali As-Subuni yaitu kitab At-Tafsirul Wadhih Al-Muyassar. Saya ambilkan dari sana namun tidak dibaca kemudian diterjemahkan huruf per huruf tapi sebagai penunjang keterangan dari apa yang sudah dicatat atau ditulis dalam terjemahan Departemen Agama tentunya untuk memudahkan dan mengembangkan pemahaman kita terhadap ayat per ayat yang ada di dalam surat al mujadilah atau dalam bahasa lain juga dikatakan surat al mujadalah saya baca ini pada juz 8 ya. Ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ini di dalam buku terjemahan Departemen Agama diberi judul Beberapa Ketentuan dalam Islam. Hukum zihar Jadi Zihar itu Gampangnya Mungkin kalau zaman sekarang ini Jarang orang melakukan zihar ya Ini dulu zihar Sangat berlaku Di zaman awal-awal Islam Apa itu zihar? Zihar adalah Salah satu bentuk perceraian yang dilakukan oleh orang-orang zaman jahiliyah. cuman namanya juga jahiliyah, orang-orang uh, yang belum mengerti agama. Itu biasanya suami dan istri kalau bertengkar, biasanya mereka itu senang menggantungkan nasib nah, khususnya kasihan nasib wanita ya. digantung nasib wanita. Ya. Jadi dicerenda. Gak dicerai juga ya, enggak ya Salah satu caranya Dengan lihar Lihar itu mengibaratkan Istrinya itu hukumnya seperti ibu Artinya Lihar dari kalimat Zohron, Zohron itu Punggung Zohron adalah Punggung Maka tak kala seorang Suami mengatakan kepada istrinya Wahai istriku Engkau aku ibaratkan punggung ibuku Padahal seorang laki-laki itu kan haram Mengumpuli ibunya itu kan haram ya. Menikahi ibunya kan haram ya. Maka kalau ada seorang suami atau seorang laki-laki Mengatakan kepada istrinya Sudah hukummu itu persis seperti ibuku Kamu haram kalau aku kumpuli Nah, menyerupakan Orang wanita atau istrinya dengan Punggung ibunya Itu namanya zihar Dari kalimat lohrun Lohrun itu punggung Jadi dirimu seperti punggung ibuku Begitu Maka dikatakan zihar Ini istilah ya, Mungkin kalau di zaman sekarang Tidak ada orang Mengatakan demikian ini jarang sekali ya nah, Kalau orang sekarang Ya mencerai mencerai gitu ya ah misalnya ada seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya kamu tak cerai tiga kamu tak cerai satu tak cerai dua itu yang sering terjadi ya kenamanya namanya talak yang serius cerai yang jelas-jelasan terang-terangan ada lagi yang tidak jelas seorang laki-laki marah kepada istrinya kemudian mengatakan laki-laki ini sudah kamu pulang saja kamu kepada kedua orang tuamu gak usah balik ke rumahku Nah, ini sebenarnya kalimat ini menyerupai zihar. Ya. Kalau orang sekarang sering banyak yang seperti itu. Ya. Kamu pulang sajalah, enggak usah ikut aku, kamu pulang ke rumahmu sana, ikut ibumu, ikut bapakmu. Ya. Itu yang sering terjadi. Kalau zaman dahulu zaman awal-awal Islam, khususnya di zaman sebelum Islam pra-Islam itu yang banyak adalah orang mengatakan Zihar, ini memang bahasa mereka Ya, anti Gadohri ummi, engkau seperti Punggung ibuku, demikian Bahasa Arabnya, jelas ya Ini Zihar nah, Jadi, kalau dikatakan Zihar itu, konon Di zaman jahiliyah adalah Salah satu bentuk cerai Zihar adalah Salah satu bentuk cerai Nah, di dalam Islam Berbeda, hukum Zihar itu bihar tidak semena-mena langsung cerai. Ini sesuai dengan ayat yang kita baca tadi. Saya ulangi bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami Allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaki ila Allah wa allahu yasma'u tahawwa wa rakuma innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yaitu Khawlah namanya ya. Wanita ini namanya Khawlah. Khawlah bint Tsalahbah. Khawlah bint Tsalahbah yang memajukan gugatan kepada kamu, maksudnya protes atau permintaan kepada kamu ini kamu di sini maksudnya adalah Baginda Rasulullah SAW Tentang suaminya yang telah mendihar Sedangkan suaminya namanya Sama Aus bin Somid. ya Itu mendihar Jadi Aus bin Somid mendihar istrinya Yang bernama Khawla Aus mengatakan Ya Khawla Anti kagohri ummi Engkau hukumnya sama dengan Punggung ibu maksudnya si aus ya sudah cerai maksudnya tapi khawla ini melihat bahwa belum ada dia tidak mengatakan cerai dengan sore dengan terang-terangan atau barangkali kalau contoh zaman sekarang ada seorang suami mengatakan kepada istrinya gimana sudahlah kamu pulang saja kepada kedua orang tuamu ya ini kan enggak jelas maka kalau menurut hukum fikih itu kan tergantung niatnya kan gitu ya tapi kalau kalimat sorry kalimat itu jelas walaupun itu bercanda atau apa dengan istrinya maka jadilah tak tala atau cerai tapi kalau masih samar-samar seperti tadi itu sudahlah kamu pulang saja kepada kedua orang tuamu itu tergantung dari niatnya itu menurut hukum vk yang berlaku sekarang ya Dan zaman itu juga demikian di itu difahami oleh kau belum jatuh cerai Maka khawla minta fatwa kepada Nabi Muhammad SAW Tentang perkataan suaminya Yaitu Aus ya aus bin Somid Dan mengadukan Halnya kepada Allah Yaitu Mohon kepada Nabi Muhammad Agar Nabi meminta kepada Allah Diturunkan ayat ketentuan Gimana ini nasib saya Karena apa Karena Khawla ini punya putri yang masih kecil Sedangkan si putri ini masih kecil Andai kata ditinggal bersama ayahnya Maka akan di, eh, dibiarkan, enggak diurusi Sama keluarga ayahnya maksudnya ya, Sama Aus Tapi kalau dirawat sendiri saat itu Khawla tidak mampu Maka Khawla bingung ini tak rawat sendiri enggak mampu gimana cara memberikan penghidupannya diserahkan kepada ayahnya ayahnya kayak begitu enggak tanggung jawab bingunglah khoulaini karena kebingungan itulah maka beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah mendengar ya wallahu yasma'u dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua yaitu antara Rasulullah dengan khawlah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi maha melihat keterangannya di bawah sudah saya sampaikan tadi Al-Ladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma'hunna ummahatihim in ummahatuhum illallai waladnahum وَإِنَّهُمْ لَيَكُلُونَ مُنْكَرٌ مِّنَا الْقَوْلِ وَسُورًا وَإِنَّ اللَّهَ الْعَفُونَ <imitation> غُفُورًا Orang-orang yang melihat istrinya di antara kalian الذين يُدَيُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَهُنَّ mereka menganggap istrinya Sebagai ibunya Padahal Tidaklah istri mereka itu Ibu mereka Bukan Bukan ibu mereka Istri ya istri ibu ya Ibu Sesungguhnya Ibu-ibu mereka itu Tidak lain hanyalah wanita Yang melahirkan mereka Itu Setiap wanita yang melahirkan seseorang Berarti ibunya kan demikian ya nah, Kalau ibunya Ya beda dengan istrinya Kalau ibunya kita berpegangan Dengan ibu tidak batal Kalau istri menurut Badab Syafi'i hukumnya apa? Batal kan gitu ya Kalau ibu tidak boleh dikumpuli Tidak boleh dinikahi Kalau istri itu wanita lain Istri itu wanita lain Dinikahi dengan bayar Mahar menjadi halal untuk dikum Kalau ibunya ya haram walaupun bayar mahar juga tetap haram Wong i, ibunya. Jadi ibu ya ibu, istri ya istri, nggak sama walaupun sama-sama perempuan gitu. Wa innahum layakulunamun karominal kauli wasuroh dan sesungguhnya mereka yang terbihar itu. Yang menganggap istrinya sebagai ibunya itu Atau sama dengan ibunya itu Sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkara yang mungkar dan dusta Dan sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun Jadi sekali lagi zaman itu Zaman apa? jahiliyah Banyak orang yang mendihar istrinya ya Mendihar istrinya Gak jelas dicerai Gak jelas dikumpuli tidak. Jadi digantung. Nah, inilah sebenarnya kalau ada na'ul billah orang laki-laki ini ya. Kemudian dia menggantung seorang wanita. Ini persis orang Qailiyah. Jadi kalau seorang laki-laki itu gimana maksudnya? Kalau menikah dengan menikah yang baik. Misalnya ya ada hajat ya karena suatu hal mencerai, ya cerai kan yang baik. Ya. Itu kan ada dalam hut pernikahan itu au zawiju kala ma rabbi bin imsakin fa amsikuhunna bima'rufatin atau tasrihuhunna bima'ruf imsak engkau minta atau ikat engkau jadikan istri bima'ruf dengan cara yang baik memperlakukan juga dengan cara yang baik ya atau tasrihin atau kamu ceraikan tapi dengan baik dulu kamu minta kepada calon mertuamu dengan baik dengan lamaran, dengan ini segala macam loh, kalau misalnya di tengah jalan, kok misalnya gak cocok sama istri ya, ya diantarkan, dikembalikan kepada bapaknya begitu dengan baik diantarkan, bukan diusir bukan dewasir di itu tata cara Islam ya tata cara Islam kalau ada orang laki-laki mengusir istrinya ini la'im namanya orang laki-laki yang jahat siapapun adanya yang orang laki-laki kok dia misalnya ini punya istri misalnya naudzubillah istrinya itu kok selingkuh maaf barangkali jadi pelacur barangkali begitu aja gampangnya ya loh itu kalau si laki ini orang baik orang beriman dan baik itu bukan marah-marah kemudian -marah, istrinya doser dan rupanya gak begitu Islam tidak mengajari begitu Bagaimana caranya? Ya dipanggil Pertama diadukan kepada eh, mertuanya Begitu ya. Kemudian andai kata terpaksa harus dikembalikan dicereh, Ya dicereh, Kemudian diantarkan balik pulang dengan baik-baik Begitu ajaran Islam Nah Kalau orang Jelian tidak Istri kalau bah, berselisih itu sebagai mereka dibihar di zihar itu udah dipulangkan, enggak dianggap seperti ibunya gak dikumpuli, ya terkatung-katung nasibnya, itulah perilaku orang-orang jahit, liya naubillah karena itu, zihar ini yang dulu seperti cerai, pada akhirnya di zaman islam ini zihar dirubah hukumnya Ya, ayatnya begini, demikian hukumnya dirubah, tidak cerai orang zihar itu tidak otomatis cerai, tidak كمالا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبت من قبل أن يتمسا ذلكم توعدون به Wallahu bima ta'maluna khabir. Waladziina yudzihi'uuna min orang-orang yang mendzihar istri mereka, ثم يعودون Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan. Jadi boleh ditarik, ziharnya itu boleh dibatalkan. Wes enggak jadi zihar. Ya itu boleh. Tapi fatahrir rokobatin mingko beli ayatama sa, maka wajib atasnya memerdekakan seorang buddha sebelum kedua sumas, suami istri itu campur alias kumpul lagi. Jadi ada sanksinya kalau mau kembali ada sanksinya. Ya itu seperti sumpah. Jadi biar di dalam isram menjadi seperti sumpah. Nah, sumpah itu boleh dibatalkan, ya. Tapi cara membatalkan adasan, sinya kafarohnya, ya. Kalau biar kafarohnya itu adalah memerdekakan seorang budak bila mana si suami sudah memerdekakan seorang budak, maka dia boleh mengumpuli istrinya lagi. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, gimana? Zaman sekarang enggak ada budak kan? Gimana caranya? Kalau orang itu sudah kadung zihar, karena dia tidak apa namanya? enggak itu budak kepin kebali laki. Zihar mungkin sama juga hukumnya kalau seseorang bersumpah Misalnya ada seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, mengatakan, Sumpah, dek, wakus, salawase, tak bakalan ngumpuli kamu. Ini hukumnya juga menjadi seperti wihar. Ya tak? Nah, memang berbeda bahasanya. Sekarang kayaknya tidak pernah terdengar ya. Paling enggak saya membaca banyak buku-buku literatur atau koran, wihar itu sudah enggak ada. Orang suami mengatakan, engkau seperti punggung ibuku, kayaknya enggak ada ya. Ah yang ada itu tadi itu, sumpah wes pokoknya -e, aku sahur ori, katanya kelon, itu mungkin ada, ya, ya, nah, itu tidak langsung jatuh cerai, tidak langsung jatuh cerai, ada tata caranya tersendiri kalau diniati biar ini Jawabannya kalau ingin kembali maka dia harus bayar kafah, kafarot, apa kafarotnya kalau biar, yaitu memperdekakan seorang bu, di zaman sekarang nggak ada bu, da. gimana caranya? Ini lanjutannya. Fa lam yajidu fasya mushharain mutatabi'in min qabli ayyati massa. Fa lam yastati' fa'id'amu sittina miskinan. Dzalika li tu'minu billahi wa rasulihi wa tilka 'uqudullah wal kafirin alim. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصْيَابُ شَهْرَيْنِ مُتَتَعْبِعَيْنِ مِنْ قُبْلِ عَيَّةَ مَاسًّ Barang siapa yang tidak mendapatkan buddha Karena memang sekarang tidak ada buddha Maka wajib atasnya berpuasa dua bulan berturut-turut Dua bulan berturut-turut wajib berpuasa Kalau batal sehari Maka dia wajib mengulangi lagi Namanya juga berturut-turut Ya Ya jadi pokoknya lobang sehari kan 6 bulan kan eh, 60 hari kan ya Kalau dalam 60 hari itu ada satu lobang Misalnya hari Ke 41 kok ya Lobang lupa atau gimana Maka tidak berlaku Harus diulang dari awal lagi Sampai 2 bulan berturut Turut ya. Itu sebelum keduanya Bercampur alias uh, Gugol suami istri Pemalang ini tadi kalau memang dia berat untuk berpuasa karena kondisi badannya tidak memungkinkan karena sudah tua atau punya sakit yang oleh dokter dinyatakan tidak boleh berpuasa, ya kan ada demikian ya. Apa yang harus dilakukan? Faidhamu sittina miskina, maka urutan ketiga adalah tata caranya memberi makan bukoro sebanyak 60 orang. Satu orang, satu mud ya, Mungkin gampangnya kalau menurut sebagian para ulama Kiai lah gitu mengatakan satu mud berapa? Enam on ya Satu mud adalah enam on Artinya kalau ada orang yang wihar Tidak mampu untuk berpuasa dua bulan berturut-turut Alias enam puluh hari berturut-turut kalau memang tidak kuat dan tidak memungkinkan karena kesehatan, maka dia boleh mengganti dengan memberi makan eh, 60 fukoro masakin satu orangnya berapa? 6 on atau satu mod beribu? Binten pak? 36 kilo. Ah, Alhamdulillah 36 kilo. Ginggih pak? Lama nah, kan nih. Naik suruh kau sehat biharnya. Enteng, enggak usah dengar. Saya lanjut. Galika litu minu binla iwarosuli watilka hududulloh dan itulah hukum-hukum Allah. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan itulah hukum-hukum Allah dan itulah hukum-hukum Allah. Walil kafirina azabun alim dan bagi orang-orang kafir itu siksa yang sangat pedih nah ini hukum zihar ya jadi artinya dalam perceraian itu kan macam-macam ya bentuknya macam-macam kalau orang perempuan yang tidak dinafkahi oleh suaminya dalam beberapa masa dia sudah tidak kuat gimana, ya karena laki-lakinya mungkin nakal bisa saja kan, orang zaman sekarang lagi ya, si laki-laki maaf-maaf, asal kawin gitu ya? kawin sana-kawin sini dan istrinya ditinggal, ditinggal itu gak, kalau dicerai masih mending ini gak dicerai, nasibnya dari tergantung, ya apa nasibku ini kata si istri gimana caranya pak? oh gampang sebenarnya, kalau memang ada kejadian seperti itu keadaan-keadaan maaf-maaf diantara kita ini bengong, ya apa? apalagi kita yang punya anak ya bapak-bapak punya anaknya digitukan sama orang laki-laki misalnya maaf-maaf misalnya dilamar oleh seorang pelayar mari menurang tahun gak muli-muli, apa ini nasibnya kan gak jelas nafkah yohir, enggak nafkah batin enggak misalnya, ya apa? maka seorang wanita berhak untuk hulu hulu itu mengajukan kepada pengadilan islam untuk bercerai dengan itu suami yang tidak bertanggung jawab itu ada jalan masanya. Caranya gimana? Saya sering kali ditanya. Jawaban saya gampang. Wah gini aja. Kalau putrinya bapak mengalami macam itu, langsung aja ke kua terdekat. Di sana ada bagian urusan yang cerai-cerae model gini ini. Nanti ditanya di sana. Ini sering kali terjadi ya. Ya. Kalau kita, maaf, maaf ini bapak-bapak ini ya Yang laki-laki, bapak-bapak dan calon bapak ini Mungkin bagi kita, itu enggak masalah Enggak ketemu istri, enggak masalah ya Iya, misalnya, cari istri di mana lagi, kawin sana, itu gampang Karena apa? Kita orang laki-laki ini, kalau menikah, bagi kita enggak perlu wali Hukum fake, bukan hukum baik atau tidak baik, maaf ya Secara fake, secara fake, ya enggak perlu diketahui orang tua kita. Bapak ibu kita enggak tahu itu enggak apa-apa. Sah saja orang menikah orang laki-laki. Datang sendirian itu lho, melamar anaknya orang, kemudian oleh calon mertua diakadkan di situ juga. Angkah tukah wa tukah binti, itu sah kalau orang laki-laki. Berbeda dengan wanita. Kalau wanita masih perlu perlu apa? harus ada wali perizinan wali ini jadi permasalahan ya gak? kasihan itu satu, jadi terikat kedua kalau wanita sudah menikah dengan orang laki-laki itu -laki, gak boleh kawin lagi kan wanita gak boleh, haram tapi kalau laki-laki ya laki-laki sudah menikah dengan wanita tapi karena si laki-laki ini -laki hidung belang katanya ya dia pergi ke mana satu tempat menikah di sana itu boleh dan sah asalkan tidak lebih dari empat. Bahkan kalau mau menikah lebih dari seratus itu boleh. Caranya begini menikah di sini cerai, menikah sana cerai, sampai seratus. Nah ini maknanya wanita bukan belang lagi hitungnya hitam hitung barangkali gitu ya kosong misalnya. Artinya begini loh, para wanita ini, para wanita ini kasihan itu dihormati oleh Islam. Cara menghormatinya bagaimana Salah satu kalau sudah kejepit Ya, selalu kejepit ini ya Ditinggal oleh laki-laki yang Hidung belak tadi itu Maka masih ada jalan Namanya hulu Apa itu hulu? Mengajukan kepada pengadilan Islam Untuk diceraikan dari suaminya Itu begitu Dan yang saya tahu ya Setiap kan ada sumpah jabatan ya Setiap KUA atau pegawai pengadilan Itu kan mereka juga punya kode etik kalau ada laki, maaf Kalau ada perempuan nakal Dia sudah punya suami, tapi dia nakal Suaminya ini orang baik-baik Ya, suaminya orang baik-baik Mungkin terjadi loh semacam ini Mungkin terjadi Nah ini kalau hulu, ditanya Kenapa kamu hulu? lah nanti suaminya dipanggil oleh pengadilan Gak asal pengadilan, putuskan gak begitu Ya, karena itu kalau misalnya ada kejadian semacam ini Ya sebaiknya kita konsultasi kepada pihak KAUA paling tidak demikian Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang diurah mati Allah Kita ini ya, bicara orang laki-laki tadi Maaf bu ya, saya bela ibu ya Saya juga laki-laki soalnya ya Laki-laki perlu diketahui Bahwa wanita itu sangat mulia di hadapan kita Karena ibu kita ini wanita loh ya Ibu kita ini wanita yang melahirkan kita ini wanita itu satu Maka wajib diurupati wanita Kedua tidak menutup kemungkinan Taka adik kita juga wanita Kalau kita nakal kepada orang perempuan Hei bapak-bapak dan saudara-saudara laki-laki Kalau kita nakal kepada perempuan Belum tentu loh saudara kita ya Yang perempuan tidak dinakali satu orang laki-laki lain Belum tentu loh Karena itu kalau kita baik kepada orang perempuan Ya pada istri dan ya orang perempuan, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wataala itu satu. Belum lagi anak kita ini seorang bapak mungkin loh kita punya anak perempuan. Iya dek, bayangkan kalau kita mendihar istri, ya mendihar istri, gimana bapaknya istri kita itu gimana? Itu akan terjadi gimana rasanya kalau anak putri kita yang ditihar oleh Orang oleh suaminya itu yang perlu Dipahami, karena itu jadi orang laki-laki Jangan menjadi hidup Belang, kasarnya begitu ya Jadilah yang normal-normal saja Baik dengan keluarganya, maka kata Nabi Salallahu alaihi wasallamah, beliau mengatakan Tidaklah seorang laki-laki itu Yang menghormati Istrinya, kekuati laki-laki itu Laki-laki terhormat Dan tidak pula seorang laki-laki itu yang mencela atau menghina istrinya Kecuali si laki-laki itu laim Adalah penjahat besar begitu, jadi kalau ada orang maaf-maafi, mumpung, mumpung ya, jangan sampai sebagai seorang suami itu kasar, main tabok main ini, buatan istrinya ini jelas penjahat, ini sebenarnya di hadapan Allah SWT jelas ya, Ada orang laki-laki istri kan, lo tabok dikira terbang, lo di itu ya, tidak begitu paham ya, ingat ibu kita adalah perempuan, ibu kita adalah seorang Wanita ini paling perlu diingat baik. Innaalatina yuhadu Allah wassallahu kubi itu kama kubi taladina min kablihim. Waktu azalna ayatim bayinat wal kafirin adabun muhin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya pasti mendapat kehinaan sebagaimana orang-orang sebelum mereka telah mendapatkan kehinaan sesungguhnya kami menurunkan bukti-bukti yang nyata dan bagi orang-orang kafir itu ada siksa yang menghinakan coba bapak-bapak dan ibu-ibu perhatikan ya ini ayat tentang orang kafir ayat tentang orang yang menentang Allah dan Rasulnya tapi ayat ini justru dijadikan runtutan dari wihar Jadi gampangannya Kalau diruntut Eh orang-orang yang suka wihar kepada istrinya Kamu itu hampir sama dengan orang-orang penentang Allah Kamu itu hampir sama dengan orang-orang kafir Itu perilaku yang paling dibenci oleh Allah Itu maksudnya ya. Jadi ini kan wihar Bihar tidak harus jatuh pada orang kafir kan Orang Islam juga mungkin membihar istrinya Tapi ayat berikutnya justru disifati Seperti itulah orang-orang yang membihar istrinya Yang menganiaya Menggantungkan status istrinya itu Seperti orang kafir jadinya Naudhubillahimin Dali Yoma ibathuhu Allah jami'ah, bima amilu, akshawu Allah wanasu, waAllahu ala kulli shayin syahid. Pada hari ketika mereka dibangkitkan oleh Allah semuanya kelak, lalu diberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan, yaitu menjihar tadi itu yang tidak jelas status istrinya. Allah mengumpulkan atau mencatat Amal perbuatan itu Yaitu tiharnya Padahal mereka telah melupakannya Dan Allah maha menyaksikan Segala sesuatu Ini keras ancaman Allah ya Kepada para laki-laki Yang menghinakan istrinya Ya perlu diingat Ya perlu diingat Ini Saya bela, bu, ya. Terima kasih bu ya Alhamdulillah ya jadi itu ayat, ayat-ayat Allah Ya Kita kan itu harus saling menghormati Jadi begini, seorang istri itu wajib taat kepada suami mutlak Bahkan Nabi mengatakan, Bu, andai kata ada orang yang boleh sujud kepada orang lain Andai kata boleh, seseorang itu sujud kepada orang lain, bukan kepada Allah kata nabi maka aku akan perintahkan semua istri itu untuk sujud kepada suaminya masing-masing karena apa saking wajib taatnya kepada suami tapi bu ibu saya bela nih suami yang paling jahat di mata Allah bahkan hampir-hampir dikatakan kafir dihukumi semacam itu ya itu kalau menggantung menganiaya nasib ibu ya pokoknya suami-suami yang dalam kutip tidak baik kepada istrinya ini adalah suami-suami yang hampir-hampir loh dihukumi seperti kafir begitu besok akan diazab oleh Allah disamakan dengan orang-orang kafir bukan pasti kafir, tidak tapi disetarakan karena apa? sangking wajibnya menyayangi dan menghormati apa istrinya apalagi wanita Mau bagaimanapun juga ibu kita adalah seorang wanita. Ya yeah. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ini apalagi zaman sekarang ya jangan mau ikut emansipasi wanita itu jangan mau, Bu. Itu pelecehan terhadap Islam. Yang dimaksud emansipasi wanita sekarang kan ibu-ibu suruh kerja kan begitu ya. Sekarang kan begitu zamannya ibu-ibu suruh kerja wanita karir. Itu sebenarnya penghinaan kepada Islam. Karena Islam sudah mengatur gimana loh ibu ibu itu wajib dimanja ibu ibu itu, ya wajib taat tapi wajib dimanja semua kebutuhan ibu ibu wajib dipenuhi. Jadi kalau laki laki tidak mau, tidak berani, tidak bisa merasa tidak bisa untuk memenuhi kewajiban dia sebagai suami terhadap istrinya, yo kah isak kah usah minta anaknya orang kah usah rabien gitu ya, begitu mestinya. Tapi kalau jadi laki laki yang bertulang ini, ya sudah ibu di rumah. Saya bekerja, saya mengurusi semuanya. Ibu dimanja, ya. Nah, tapi ibu harus doa. Apa ketaatannya itu? Jadilah menjadi almat dosa tuhulah lil abna, yaitu sekolah pertama bagi anak-anak kita itu ya ibu-ibu Paling mulia ibu-ibu ini. Jadi anak-anak kita ini kalau baik, berarti ibunya baik itu mestinya demikian. Tapi kalau seorang ibu tidak baik, seorang ibu maaf maaf sukanya hobi keluyuran, maka anaknya juga keluyuran. Ya, anaknya juga Tapi kalau seorang ibu ini benar-benar di rumah Tahan pada suaminya Mengerjakan apa kebutuhan apa, apa kewajibannya Tapi suami memberikan semua kebutuhan istri Maka terjadilah Sirkulasi keislaman yang baik Kenapa demikian Karena setiap anak Itu juga masih tetap Wajib menghormati seorang wanita Siapa itu ibunya kalau dalam Islam begini, istri wajib taat kepada suami, suami wajib taat kepada ibu. Itu itu Islam mengaturnya, ya begitu bu. Besok besok ibu yang sekarang jadi istri kan punya anak kan, anaknya laki-laki jadi suaminya menantu ya, suaminya menantu. Maka si anak laki-laki itu wajib taat kepada ibu, tapi si menantu wajib taat kepada suaminya, begitu seterusnya ini sirkulasi yang terus bergulir, ilayu milqiyamah bagi umat islam, semestinya demi kian ya. jelas ke? barangkali ah. bapak-bapak dan ibu-ibu, itulah pelajaran hari ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya ada nilai yang bisa kita ambil dan mudah-mudahan bisa jadikan diskusi yang baik Barangkali itu dulu. Hadawal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.